Pak Yohanes, apa komentar Anda? Saya terserah belum dengar ya, tapi kalau umpamanya itu sampai terrealisasi, wah itu sangat kontraproduktif ya. Karena jalan iklim yang seperti ini nih kan harusnya teman-teman malah di encourage supaya mereka bisnisnya lebih baik ya bukan malah ditambahin dengan beban-beban pajak seperti itu. Makanya kita juga kan sebenarnya minta supaya tarif pajak tuh diturunkan karena termasuk salah satu yang cukup tinggi tarif pajak kita di Asia malah harus dikurangi supaya meng encourage mereka untuk lebih produktif malah ditambah beban lagi. Tadi anda katakan pajak di Indonesia paling tinggi di Asia. Seperti apa pajak Di luar negeri tersebut, Pak. Kalau saya lihat ya, mereka di Singapura tuh benar-benar mereka dipanjakan ya di encourage supaya betul-betul mereka bisa berbisnis, berusaha. Seperti misalnya ada cara yang benar-benar Singapura Great Sale, yaitu kerjasama dengan pemerintah Singapura yang luar biasa, dan mereka bisa nanti klaim GST tax refund dan itu cukup besar refundnya. Jadi kalau menurut saya ya harusnya seperti itulah gitu pemerintah mengencourage malah bukan malah memberatkan Agustus tuh mereka ada festival juga cukup besar dan menarik orang-orang untuk datang tentu banyak dari Indonesia juga malah ke sana Bagaimana Anda mempertahankan usaha dalam keadaan seperti ini Jadi kami tetap pertama akan tenansi mix, kami harus bagus ya. Terus yang kedua juga kenyamanan, keamanan di dalam mal itu harus kita perhatikan. ya. Jadi mulai dari pendinginnya, terus kebersihannya, sampai ke toiletnya, semua harus kita perhatiin. Ya di samping tentu yang tenansi mix gitu loh, campuran perpaduan tenan-tenan itu -tenan harus pas. Dan bagaimana dengan daya beli konsumen sendiri? ke bawah terutama ya sangat sangat tergerus lah udah saya beli mereka ya jadi udah mulai terasa sekali itu turunnya daya beli kalau di menengah ke atas mungkin ya juga mereka terkena tapi nggak separah yang di menengah ke bawah ada yang akan disampaikan pada pemerintah Pak Yohanes Boleh saya menghimbau ya, pemerintah harusnya di saat yang seperti ini kan. tentu juga pengusaha juga lagi sulit ya, dengan harga BBM naik, harga semua kebutuhan naik, ada bahan naik, bahan bangunan naik. Ya harusnya jangan tambah lagi dengan beban pajak cari cara lain yang lebih kreatif. Cara yang PBN gitu, jangan sampai tambah memberatkan pengusaha. Baik Pak Yohanes, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Direktur Utama Sumarekon Agung, Yohanes Marjuki. Saya Dewi Sintawati.